Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, wa ala alihi wa wa man Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah yang disyarah oleh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Kata beliau, perhatikan baik-baik halaman yang ke-109 yang cetakan seperti ana punya ini. 109 dilihat kitabnya jangan lihat bawah terus. Halaman 109. Kaulah Al Imam Ibn Qudamah Rahmatullahi Al Imam Ibn Qudamah eh, beliau digelari dengan apa Muafakudin. Muafakudin orang yang diberi taufik agamanya. Masya Allah. Imam Al Sunnah. Kata beliau disebutkan di situ wahyatun banyinas dan ayat-ayat yang jelas dan gamblang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Al Quran Al Karim terkandung di dalamnya surat-surat yang muhkamat yang jelas gamblang, dan juga ada ayat-ayat di situ ya? jadi Al-Quran terdiri dari surat-surat ayat-ayat dan huruf kenapa? karena Al-Quran maknanya Al-Makru maknanya sesuatu yang dibaca nah, kalau tidak ada hurufnya, bisa dibaca atau tidak? tidak bisa, itu pendapat yang sahih, bahwasannya Al-Quran ada suratnya, ada ayatnya, ada huruf-hurufnya kita lihat bahwa itu Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian bawah itu qala ta'ala bal huwa ayatum bahkan Al-Qur'anul al Karim itu apa di dalamnya terkandung ayat-ayat yang jelas dan gamblang ayatun jam'u ayatin ayat itu jamak mufradnya ayatun wal ayatu bil ayat, ayat setara bahasa maknanya adalah al-alamah tanda Ayat secara bahasa maknanya apa? Tanda, perhatikan ya. Sumyat ayatul Quran, sumyat ayatul Quran ayatan. Ayat Al Quran dinamakan ayat kenapa? Li an wa alamatun ala ala subhanahu wa ta'ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Addalalatu sesuatu yang menunjukkan wa'alamah dan tanda yang menunjukkan apa ala 'azamatullahi azza wajall yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala fal ayatu fil urah maka ayat secara bahasa adalah addalalatu wal alamatu addalalatu wal alamatu sesuatu yang menunjukkan dan tanda wahya ala duaain masyaallah yang mana ayat tersebut terbagi menjadi dua ayat tersebut terbagi menjadi dua Pertama Ayatun matluwatun Wa ayatun makhlukatun Masya Allah Tanda tersebut Tanda kebesaran Allah SWT Terbagi menjual Tanda yang bisa dibaca Yaitu Al-Quran Wahyu maksudnya Al-Quran Al-Sunnah Wa ayatun makhlukatun Dan tanda yang bentuknya apa? Makhluk Makhluk alam semesta ini loh Yang antum saksikan ini Tanda kebesaran Allah SWT bukan? Ayatun makhlukatun Jubair bin Mut'im, sahabatnya yang mulia, dulunya waktu itu masih kafir. Kemudian ketika beliau berjalan, mendengar Rasulullah lagi membaca surat At-Tur, waktu surat Maghid waktu itu. Membaca surat apa? Surat At-Tur. Sampai kepada kebadaan lafat Amkuliku min khairi syai'in Amhumul khaliqun Sampai situ. Apakah mereka, manusia, diciptakan tanpa sesuatu? Tidak mungkin. Amhumul khaliqun Ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Tidak mungkin juga. Berarti yang ketiga. Pasti semuanya ada penciptanya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Langsung saat itu pula apa? Jubair bin Mut'im tersentuh hatinya. Sampai-sampai ada ungkapan apa? Kada kolbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Fawa ku'al iman fi kolbi hiyaumai din. Di hari itu juga langsung tertancapkan keimanan pada hati Jubair bin Mut'im. Bayangkan. Karena enggak mungkin kita itu ada langsung, itu enggak mungkin. Dan enggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Pasti ada apa berarti? Ada penciptanya. Ada orang Badui. Orang Badui tahu ya? Ya, aladisa kana fil badiah yang tinggal di pelosok-pelosok biasanya nih, gunung-gunung, lereng-lereng pegunungan. Tapi dia ngikutin musim. Ada air, pergi. Ketika gersang enggak ada air, pindah lagi ke tempat lain. Di Yaman sana masih banyak, masih ada di Yaman sana. Jadi mereka enggak punya rumah tetap enggak punya. Ya paling rumah ya cuman dari eh, pohon apa namanya daun-daun itu disusun itu, amya kain-kain gitu, karena mereka pindah-pindahan tuh. Tapi kambingnya musnanya, kambingnya luar biasa, banyak kambing orang batu itu. Karena mereka memang kerjanya pengembala kambing. syahidnya di situ orang batu waktu itu lagi memikirkan sebenarnya ada nggak ya pencipta itu? Nah, Pencipta bayangkan, langsung badui jalan, nemu kotoran ontah. Innal ba'rah tadulu al ba'air katanya. Kotoran ontah ini menunjukkan ada ontahnya. Benar atau enggak? Benar, enggak mungkin ada kotoran ontah-ontah enggak ada. Alhamdulillah, enam. Kotoran sapi menunjukkan ada sapinya, iya enggak? Langsung badui lewat nadi. Ada bekas-bekas telapak kaki orang. Huh? bekas perjalanan ini menunjukkan ada orang yang jalan, benar gak? bener, iya gak? langsung mengamati lagi, berarti alam semesta yang seluas ini, ada langitnya ada buminya, ada lautnya, ada daratan pasti ada yang menciptakan, langsung tahu dia, masya Allah, seorang badui bayangkan itu, kotoran unta menunjukkan ada untanya bekas-bekas perjalanan menunjukkan ada orang yang jalan, bekas telapak kaki itu maksudnya, kemudian alam semesta yang seluas ini, ada gunungnya, ada daratannya, ada lautannya, ada langitnya, ada nah buminya berarti menunjukkan ada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Naam. Kalian lihat sini? Jadi tanda ada dua, tanda yang dibaca al-ayatul matlumatu, tanda yang dibaca ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran. Pahami baik-baik ya. Ana bilang tanda ini mah tanda kebesaran dan tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala pencipta ada dua. Tanda yang bentuknya dibaca itu Al-Qur'an. Yang kedua, wal ayatul makhluqatu, tanda-tanda yang bentuknya makhluk. Kita ini termasuk tanda atau bukan? Ayoah, kita ini kan alam semesta. Apa sih alam semesta itu? Apa definisi alam semesta itu? Wa kullu ma siwallahi alam. Definisi yang disebutannya siapa? Al-Imam Al-Mujaddid, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Ar-Rusul Salatha. وَكُلُّ مَسُوَ اللَّيُفَ وَعَلَمُ وَأَنَوَهِدُونَ مِنْدَلِقَ alam <الْعَالَم> kata beliau semua selain Allah Tuhan ala, itu alam semesta kita termasuk alam semesta beliau pun mengatakan dan aku termasuk alam semesta pertanyaannya sekarang antum akhnaufal antum termasuk alam semesta bukan antum ini atau manusia manusia tapi alam semesta bukan masuk alam semesta kita ini alam semesta. Karena kita selain Allah SWT, makhluk maksudnya. Nah, kita lihat lagi. Dan tanda-tanda yang bentuknya makhluk, misalnya sams matahari. Wal qamar, bulan. Wal lail malam. Wal nahar, siang. Antum lihat, antum saksikan. Begitu datang malam, hilang siang. Datang siang, hilang malam. Datang bulan, hilang matahari. Datang matahari, hilang bulan. Kemudian kita lihat bulan. Bulan ketika awal datang, gak langsung besar itu, gak langsung besarnya bertahan awal kali muncul bulan apa namanya bulan sabit hilang membesar, membesar, membesar sampai tanggal 15 malam 15 atau malam 16 malam 14, 13, 14, 15 malam bulan purnama bagaimana bentuk bulannya ketika nampak besar tidak besar bulat utuh subhanallah, itu nanti mengecil lagi mengecil, mengecil, mengecil, sampai habis muncul langsung satu lagi masya Allah, luar biasa, matahari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa ha? terbit di pagi hari menyinari dibutuhkan tumbuh-tumbuhan manusia pun juga butuh Paham ya untuk apa? mencari maisyah kerja biasanya orang kerja itu normalnya pagi hari ketika sudah terbit matahari Teranglah mereka, bekerjalah mereka. Malam istirahat dan tidur biasanya seperti itu. Nah, Barokallahu Fik seperti itu. Kita lihat lagi. Was wal basar, pohon-pohon, basar manusia, bihar, apa bihar? Lautan, wal anhar, sungai-sungai. Dari sungai-sungai yang kecil, air-air tadi bersambung terus, bersambung bersambung-sambung, akhirnya berkumpullah air-air tadi ke lautan. Masha Allah, lautan yang sangat luas. Dalam ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Adi ayatun tanda-tanda ini sumiat ayat dinamakan dengan ayat kenapa ni anha dalalatun dikarenakan itu semua adalah tanda-tanda waalamatun dan juga tanda-tanda ala kudratilahis Subhanahu Wataala atas apa kemampuan Allah Subhanahu Wataala. Naem, tidak ada yang mampu menciptakan matahari, tidak ada. Eh? Walaupun taruhlah orang-orang sombong. Eh? Ada kok dulu yang sampai ke bulan katanya namanya Al Aghnial Armstrong katanya Allahu mista kita katakan kada pendusta Syekh Muhammadus Saleh Ta'imin beliau ditanya tentang apa apakah ada orang yang sampai ke bulan kata beliau nggak ada pendusta nah katanya ada orang Al Aghnial Armstrong yang naik ke bulan kantapkan apa bendera Amerika Serikat atau apa itu itu nggak benar jarak ya lo jarak antara bumi dengan langit yang pertama ini berapa tahun jaraknya dalam hadis berapa tahun berapa tahun abdullah 500 tahun kan 500 tahun jaraknya, itu usia kita berapa? Kok bisa-bisanya sampai situ? Tentang ya? Allah Musta'an Dan zaman waktu itu, ini kan kedengaran udah lama ya Kedengaran Neil Armstrong udah lama sekali Waktu anak, -anak sekecil pun udah Neil Armstrong Dengarnya Sekarang kan lebih tanggih lagi sekarang alatnya Kok gak kedengaran lagi naik ke bulan? Lebih cepat kalau seandainya bisa Tentang ya? Kita katakan penusta Bohong, modus Tentang ya? Model dusta Allah Musta'an, jangan percaya ya Nah, karena jaraknya jauh bumi yang sekarang kita huni ini dengan langit yang pertama 500 tahun Sebutkan dalam riwayat, masing-masing lapisan langit ke langit yang berikutnya 500 tahun tingginya luar biasa, usia kita berapa? 60 sampai 70 itu kalau sampai paham ya, ini mau naik ke bulan paham ya, yang jelas yang sekarang 6 orang bisa melakukannya itu bukan naik ke bulan tapi apa? membeli terang bulan. Allahu musta'an. Naik bulan, naik ke bulan jarang. Jarang dan enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin ya bukan jarang lagi, enggak mungkin sudah. Jadi pembohong ya, hati-hati jangan tertipu dengan modus. Na'allahu musta'an karena untuk melariskan budaya orang kafir. Allahu musta'an. Akhirnya terkenal kan viral kan Amerika Serikat gara-gara katanya ada naik bulan tadi itu enggak benar. Kata Syekh Muhammad Rasul Taimin enggak benar. Dan memang enggak benar. Allah mesti Kita lihat di sini. Wa amal ayat al matsulwah ada pun tanda-tanda yang al, al matsulwah yang dibaca, matsulwah itu yang dibaca. Fahil wahyu al munazzil minallah jalul ala. Maka itulah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala Al Quran. Wa sumiyyah al jami' ayat ah. semua tadi dalam ayat anda li an nahuya dulu Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan Al Quran juga menunjukkan apa tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti apa? Ada gak satu orang yang bisa bikin Al-Quran? Ada gak? Enggak? Enggak, eh, enggak, enggak, enggak, ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Gak ada. Boro-boro Al-Quran. Satu ayat atau tantangan gak bisa, satu ayat. Satu surat gak bisa, apalagi Al-Quran gak bisa. Walaupun jen dan manusianya dikumpulkan, profesor dan dokternya, mulai di profesornya, dokternya, eh, dosen-dosennya yang satu bikin Al-Quran. Bisa gak? Gak akan bisa. Pasti kalah sudah karena Allah telah sudah mengatakan dalam Al Quran Karim kul la inisama atil ing sual jinu alaanya tuh bimis lihat Al Quran layat tuh Nabi mislihi walau karena baku humli batin dohiras katakanlah kepada mereka jin dan manusia kalau dikumpulkan jin dan manusia bukan manusia tapi lo jin juga ikut lo nggak sembarangan jin ikut manusia juga ikut semua dikumpulkan untuk mendatangkan yang semisal Al Quran ini ini saya, mereka tidak akan bisa mendatangkan walaupun sebagian mereka saling bahu-membahu tolong-menolong, ta'awun tarahlah untuk membuat al quran tidak akan bisa tidak akan mampu nah, baru satu orang nongol muncul langsung dibilang Qadzab siapa itu? Musaylimah, Al Qadzab pengen apa? pengennya menandingi Na barakallahu fikum Rasulullah SAW atau bahkan mengaku Nabi kita tutup yang terakhir Wa ala ahkamihi wa tasuri'atihi subhanahu wa ta'ala dan juga menunjukkan akan apa? hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala syariatkan itu Al-Qur'an. Jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada dua. Tanda yang bentuknya bisa dibaca itu Al-Qur'an, tanda yang bentuknya makhlukat yang kita saksikan alam semesta ini di antaranya. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin.